Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya mau tanya begini. Kan dulu aku Buya menerangkan naik ojek dulu sarong. Pas sekarang saya ngaji ini kaki saya enggak bisa jalan jauh. Jadi terpaksa saya naik ojek. Jadi gimana itu eh uh, penjelasan Buya apa saya termasuk darurat atau gimana? Kalau misalnya saya enggak ngaji, saya itu ingat pengen sekali gitu. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, selesai terima kasih orang-orang sehat akalnya ya, silakan. oh satu lagi gara-gara saya jadi hampir tidak sehat akal saya Ini gara-gara orang-orang yang tidak sehat akalnya ojek jadi harus rinci waktu kami mengatakan gini loh ya yang diharamkan bukan setiap ojek akibat daripada sebuah ojek jadi dalam fikih dalam pemahaman orang bercampur laki perempuan itu bukan sesuatu yang diharamkan mutlak yang haram ha? berkumpul laki perempuan itu boleh-boleh saja asalkan memenuhi lima syarat satu sama-sama menutup aurat. yang kedua kita bersama orang yang sama-sama terhormat anda sebagai seorang wanita solehah biarpun anda menutup aurat pakai cadar kemudian akan anda masuk komunitas laki-laki jelalatan akan perhatikan lekuk-lekuk tubuh yang tersembunyi di balik bajumu Karena dia orang jelalatan. Tidak boleh anda duduk dengan mereka. Jadi yang kedua harus kita sama-sama orang yang matanya menjaga. menjaga. Namanya ikhtilat. Ikhtilat bukan khulwah. Kalau khulwah berduaan mutlak haram. Biarpun untuk mengajari Al-Quran. Berduaan laki perempuan yang bukan mahrum. Tapi kalau ikhtilat bercampur ada rambu-rambunya. Bercampur baru boleh syaratnya. Satu sama-sama menutup aurat. Makanya kalau kita bercampur dengan orang tidak menutup aurat. Dosa. Anda ke warung orang kok penjaganya tidak menutup aurat? Anda cari dosa? Anda bisik-bisik nasihati Allah, jam pindemi kerudung untuk melayani Anda nanti. Jadi kemana-mana kayaknya kita harus bawa kerudung. Neng pakai kerudung neng, Hasil hadiah dia. Duh, ini harus yakini loh. Gimana tidak dosa melihat aurat kok? Menutup aurat, sama-sama menjaga mata. Yang diomongin benar Mohon maaf satu bercadar, satu berimamah, tapi ngomong porno gimana kisahnya? Ngomong ngaco, membangkitkan syahwat, enggak bener. Omongannya bener. Tempatnya terhormat. Tempat mabuk, tempat zina. Ya kan? Ada orang pakai cadar, pakai imamah, asalamualaikum datang itu. Itu ada orang enggak karu-karuan, tempat yang jelek, haram. Yang kelima adalah tidak sampai terjadi dempetan desak-desakan, dari saat itu adalah kasus umroh dan haji, ini kasus yang berbeda kalau ini, seperti halnya tiba-tiba di sebuah jalan sempit beda, tapi kalau kita menuju ke sebuah tempat yang kita menduga bakal terjadi desakan yang semua orang ini, misalnya ya, ziarah kubur biarpun katanya sunnah ziarah wali songo, kalau ternyata desak-desakan tidak hindari artinya mendempetkan apalagi di saat berduaan antara sopir ojek dengan yang ojek, nempel atau tidak kasih papan nanti biar tidak nempel hmm jadi sebetulnya harus rambu-rambu mohon maaf yang namanya motor tidak selalu maju kadang-kadang ada di mau oh, tidak mau memang ada benturan harus paham nah ini ini jadi lima ram kalau sudah lima ini terpenuhi tidak jadi haram kayak gini laki perempuan ini tapi lihat semuanya menutup aurat matanya sama-sama menjaga tidak perlu lirik-lirik ke sana tidak ada Kemudian yang ketiga adalah yang dibicarakan baik tempatnya tempat yang baik nggak dempet dempetan maka tidak ada masalah maka jangan seperti bagian orang ikhtilat haram semuanya enggak dong siapa yang mengatakan ikhtilat haram semuanya jangan berlebihan dong jangan menjadikan hukum menjadi berantakan akhirnya orang ke pasar nggak berani ini nggak berani itu nggak berani jadi nah ojek pun juga begitu kasusnya ibu kalau ternyata harus dempet naik beca lebih mulia. Ojeknya ojek sebelahan model gara-gara. motor Vespa dikasih ini. <laughs> itu. atau pakai mobil, mobil gerobak di belakang itu. Tapi kalau ini harus ada. Kita melihat di sebuah tempat, ada ojek yang dikasih batas. Saya melihat itu menarik sekali itu. Baik. Aduh, enggak ada batasnya. Buya gimana? Antara ngaji sama saya melanggar Allah. Ya lebih baik Ibu beli radio aja dan dengar ceramah di rumah. Ibu dengar beli radio, Ibu dengar ceramah di rumah. Itu lebih aman daripada Ibu harus memaksakan ibadah enggak boleh dengan hawa nafsu. Oh, enggak usah Ibu. Masyaallah. Tapi tapi buayanya lebih senang kalau Ibu disenangi oleh Allah. Enggak usah ngelihat buaya yang penting dapat iman. <laughs> Jadi kalau Mang Enu seperti Ibu ya. Jadi minta di Kecuali ojeknya perempuan, jadi harus ada ojek perempuan deh kayaknya. Jadi ojek perempuan tapi pakai online misalnya nih kalau perempuan iya, kalau perempuan nah, nih kayaknya tim ojek itu harus ada ada rambu-rambunya ya. Jadi kalau sudah perempuan mungkin yang jemput perempuan, wah hebat benar ini termasuk bagian dakwah. Besok buat ojek perempuan terhormat mau ngaji. Jadi jadi ibu bisa calling, misalnya ada sebagian orang, ibu kalau rutin ngaji sekarang ibu patok saja sama-sama bayar, itu dapat dua pahala bu, ada orang yang paling gak senang ngaji bu, dikasih gaji anterin saya saya ngojek kamu, tapi bayarin saya, perempuan bu, pp berapa Aneh, enak, dia dianya ikut ngaji sama-sama bayar, rojek nah ini, ini caranya ya insyaallah, harus begitu kita harus tingkatkan kebaikan, baik sampai di disini Allah alhamdulillah